Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa maghwala Wa ala hawla wa la kuwata ila billah Amma ba'd Hadratul karameen Ma'asyil al-ulama al-fubhara Ma'asyil al-assati ta'al-kroma Bapak-bapak, Ibu-ibu, Adil danirut Yang dirahmat oleh Allah Jamahah Pengajian tafsir ribat Yang berbahagia. Alhamdulillah Alhamdulillah Hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Sehingga bisa melaksanakan Salah satu Perintah Allah Yaitu telah berilmi Terlebih malam hari ini Alhamdulillah kita berada pada malam Hari Ashura Besok itu adalah tanggal 10 Muharram Yang mana tanggal 10 Muharram itu disunahkan Untuk berpuasa sunnah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah Beberapa hari di sana setelah hijrah itu beliau mendapati beberapa orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi bertanya, "Gerangan apa kok kalian berpuasa pada 10 Muharram?" Bahasa Arabnya 10 Arun itu Ashurroh Ashurroh itu dari bahasa Arab Asharun Jadi nah, Asharun 10 hari ke 10 namanya Ashurroh Istilahnya dalam bahasa Arab ya. Ternyata orang-orang Yahudi yang berpuasa saat itu mengatakan Apakah kamu lupa kalau hari ini Dulu Nabi Musa, Nabi kami Kata orang-orang Yahudi Sebelum itu Harus kita bersama itu ya. Bahwa Nabi Musa itu Diselamatkan Oleh Allah SWT Dari kejahatan Fir'aun Kita masih ingat Berkala uh, Nabi Musa mendakwai Fir'aun Agar Fir'aun Menyembah kepada Allah ringkas cerita Fir'aunnya murka berkata, dan Dengan orang-orang yang beriman Ringkas cerita dikejar Sampailah beliau berada di dekat pantai Atau di pantai dekat laut Kemudian bala tentaranya Fir'aun Akan ah, mengejarnya sudah dekat kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah minta perlindungan ternyata oleh Allah <tuh> dan laut itu diperintah agar memukulkan tongkatnya ke laut nah setelah tongkatnya dipukulkan ke lautan ternyata lautannya berlau menjadi dua kemudian berseberang Nabi Musa dengan orang-orang yang beriman itu nyebrang ke lautan setelah sampai di sebelah sana Ternyata Abu Musa melihat Firaun dengan bala bantuannya itu, bala tentaranya itu mengejar, mengejar Abu Musa dan berada di tengah lautan. Begitu Abu Musa sampai di seberang sana lautan, kemudian Allah Swt menggabarkan laut itu menjadi satu lagi sehingga tenggelamlah tentara Firaun. Oh. Nah proses ringkas cerita. Pada akhirnya, Fir'on itu dibuang oleh lautan Jadi, lautan itu tidak menerima jasadnya Fir'on Tentang sudah mati Kemudian jasadnya Fir'on itu dilempar Dan kembali lagi ke tempat semula yaitu di Mesir Sehingga ditemukanlah Fir'on itu oleh masyarakat Mesir Yang bukan tentara mencunyai laut tentaranya Ya sudah, tewas Tentara Fir'on yang diajak mengajak Abu Musa, tewas Masyarakat yang tidak ikut Mereka mendapati jasad firawan Di uh, dataran Mesir lagi Pada akhirnya jasad itu di Mumi Sampai sekarang ada Sampai sekarang ada Buah Mumi Yaitu mayat yang diawetkan dengan Balsong dan beberapa uh, Apa namanya Zat-zat tertentu Itu bisa luar biasa awet sampai sekarang Saya pernah masuk ke museum, di museum kota di Mesir. Di situ ada 11 dasar. Ya, itu art itu, kalau bisa digambarkan itu seperti susunan, kalau di Jawa ada hamangku bono. Ada hamangku bono 1, hamangku bono 2, hamangku bono 3, hamangku bono 4. Sekalagi berapa ini? Sama hubungan Berapa? 10, 10 ya 11 ya. 11, 10 ya Pokoknya gitulah Itu kan susunan raja-raja Dibilitas juga Di zaman itu ada namanya Ramses 1 Ramses ke 2 Ramses ke 3 Ke 4 Dan seterusnya Sedangkan Veron yang lawannya Nabi Musa itu adalah Ramses ke 2 Dan kalau bapak-bapak bertanya Gimana melihat jasadnya Veron yang dimumi. Nah, kalau bapak-bapak akan apa, menggambarkan lebih mudah. Sekarang kan zamannya orang kalau pergi ke tuku-tuku pakaian, khususnya pakaian wanita, khususnya, maupun pakaian laki-laki, itu -laki ada. Ya. Itu kan ada boneka yang dipakai baju, ya, lengkap pada-kadang. Ya, seperti lihat itu, seperti persis lihat dirinya itu, jadi bentuknya itu jangan dibayangkan seperti hantu film Boror yang di televisi atau di film menakutkan dan itu yang kita lihat jasadnya itu seperti kita melihat boneka itu boneka apa kita lase itu ya baju itu persis macam itu nah, cuman sudah ditaruh di tempat kaca itu dan kita bisa masuk ya di mal kaca nah yang unik waktu itu saya dengan kerobohan itu setelah dari umroh dari umroh kemudian kita ziarah ke junjungan kita di pusat tamat solo kota Delhi, kemudian kita tur ingin tahu secara secara Islam dan juga yang berkaitan dengan keagamaan kita ke Mesir di Mesir itu kita juga ziarah ke masjidnya nah, Imam Syafi'i kita datang juga ke sana nah, dari beberapa tempat. Selain itu kita ke Turki juga melihat banyak peninggalan Cina, Cimandiri Afan dan lain sebagainya. Udah kita ulas. Saya ditanya, sampaian itu aneh. habis ziarah ke ke makam Nabi Muhammad kok melihat iron. Saya jawab, saya kepingin ziarah ke tempat manusia yang paling mulia di seluruh dunia yang ada dunia. Tiada keduanya, yaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar saya lebih yakin lagi Bahwa saya ini habis ziarah ke makam manusia paling utama, paling mulia di seluruh dunia. Saya ingin menyaksikan jasadnya orang paling kafir seluruh dunia, yaitu Ibn Anas itu tuhan. Nah, itu tujuan kita tahu jadi oh ya memang benar-benar di dalam Al-Quran itu ada dan ketika kita berada di Turki waktu itu alhamdulillah saya sempat melihat ayat besar Allah yaitu laut yang laut itu airnya dibagi dua jadi ada yang jernih ada yang apa ya warna merah ada yang bukan pudak ya tapi yang tidak jernih bukan kerut, tapi agak putih jadi yang satu itu warnanya biru, indah jelas, yang satu agak hijau-hijau bagaimana dan ini tidak bisa menyatu padahal ini sama-sama laut luas tidak bisa menyatu Ya anehnya ini ombaknya juga besar berombak dan tidak bisa menyatu jadi seperti air dengan minyak berat ini ya. Kalau menurut ilmu fisika atau ilmu biologi atau ilmu apa namanya ya, pengetahuan alam itu ya dalam sekolah-sekolah itu ternyata ada berat jenis yang berbeda. Jadi yang sebelah juli itu sebelas juli putih-putihnya itu sebut saja berat jenisnya airnya itu misalnya di timbang itu sebut saja 70 gram misalnya, ya sedangkan yang biru itu berat jenisnya 100 gram. Maka yang 100 gram itu tidak bisa menyatu dengan yang 70 gram. Berarti demikian kaum ya. Itu kalau kita pelajari di ilmu pengetahuan sama dengan berat jenis uh, minyak, minyak, apa minyak goreng gitu ya dengan berat jenisnya air. Maka kita bisa menyatu walaupun dikocok oh, gini balik lagi karena berat jenisnya ber itu disebutkan di dalam Al-Quran Marujal pahri ni yal taqiyan Bainahuma barzahur lah ya bukian Marujal pahri yal taqiyan Ada dua sifat Pahri ini dua sifat Laut yang dikatakan dua lautan yang taqiyan ketemu ya? Tapi bainahuma barzahur lah ya bukian satu dengan yang itu ada batasan yang tidak bisa ketemu, tidak bisa menyatu Itu ternyata disebutkan di dalam Al-Quran Luar biasa Al-Quran ini Padahal Al-Quran ini datangnya turunnya di Mekah dan di Madinah Kalau ayat ini, ayat-ayat pendek turunnya di Mekah Nah itu ada di Turki Nah Muhammad tidak pernah datang ke Turki Dan ayatnya itu tepat ada di Turki Bukan sekedar hanya kita saja. Bisa pun kan, Nabi Muhammad. Tahun berapa ini, Nabi Muhammad? Eh, adanya. Kalau sekarang tahun Hijriah. Hijriahnya. Jadi di Jawa Tuna bisa saja. Berapa sekarang? 1436. Ya. sebut saja. Ayat pertama. Turun itu kan berarti sebelum Nabi hidroh Kalau diambil demikian kan 13 tahun Berarti berapa? Ya serang 1450 tahun yang lampau Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad. Sekarang kalau bapak-bapak pergi ke sana Itu bisa menyaksikan Dan akan selamanya sementara itu Ini luar biasa Bojizat al Jadi Al-Qur'an bukan bikinan Manusia Bukan bikinan Rasulullah ya. Betul-betul adalah wahyu Allah karena mana Allah lah yang mengatur Berajenis, yang menciptakan Berajenis, yang sebelah sini Seperti saja 70, yang sebelah sini Berapa tadi? 100 Itu Allah yang menciptakan luar biasa Baik, kita Lanjut pada pengajian Ayat surat arjin Bahwa oh, tadi belum selesai wala belum selesai, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat orang Yahudi ada apa kalian kok berpuasa? Ini kali Asyura tadi ya. Kembali mereka menjawab, "Lu." waktu itu tambah sekarang inilah Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun. Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Sesungguhnya kami, yaitu Muhammad di umat Islam, Aula itu lebih utama untuk bersyukur kepada Allah atas keselamatannya Nabi Musa daripada kalian hekau Yahudi kami apalagi Nabi Muhammad sama-sama seorang Nabi dengan Nabi Musa maka dakwah Muhammad perintah kepada umat Islam sumbu yaum ashuroh berpuasalah kalian pada hari ashuroh yaitu besok ya tanggal sepuluh Muharram Wahyul Yahudi, tapi berbeda dengan orang Yahudi, jangan sama. Subuh Yahuan, kau belum boleh kalian menambahinya puasa. Nah, sehari sebelumnya, iaitu tadi ini tanggal 9 hari 9 dan 10 Kalau tadi tidak sempat puasa, karena belum tahu, kata Nabi, awu Yahuan pak atau juga tambahin sehari setelahnya berarti besok dengan besok lu nah, kalau tadi misalnya berarti minggu dengan senin kalau tadi itu tidak puasa berarti senin dengan selasa, selasa. kita diperintahkan untuk berbeda dengan orang yahudi jangan sampai menyerupai orang yahudi mudah-mudahan kita yang tadi belum sempat puasa saya ajak untuk bersama-sama besok dan besok lusa berpuasa sunnah nah dan Abu Muhammad yang Perintah seperti tadi. Sumu yauman asyuroh, makori fudiyahud. Sumu yauman. Kamblahu, aw yauman. Takdahu berpuasalah kalian pada hari asyuroh. Tapi berbeza dengan orang Yahudi. Puasalah sehari sebelumnya dengan asyuroh atau asyuroh dengan hari setelahnya. Sehari setelahnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah. Amin, Amin. Kita baca sekarang sebagaimana rutinan kita yaitu baca surat dan kecemahan dari kepap sedangkan keterangannya saya ambil dari bukunya Syekh Muhammad Ali Sobuni, yaitu Tafsirul Wasithul Yasah. Bismillahirrahmanirrahim dibuka halaman 984 984 halamannya nomornya 12 Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna zulannaa ala nujizahillah fil ardi walanujizahuharoba. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri darinya Allah dengan usaha lari. Ini ayat ini ayat tentang keberadaan jin. Ayat ini tentang keberadaan jin bahwa jin itu memang ada bukan hoem bukan fiktif karena jin itu disebutkan dalam alquran dan jin itu ada yang muslim ada yang kafir ya. Di keterangan yang sebelumnya Saya ceritakan Pokoknya menurut salah satu Riwayat Bahwa dulu Di zaman sebelum Nabi Adam Diciptakan Bangsa Jin itu sudah diciptakan oleh Allah Mereka banyak menempati langit-langit Karena langit itu berlapis-lapis Maka mereka menempati di langit-langit itu Ya Sudah Nah salah satu dari bangsa Jin itu Ada yang Sejak kecil dicintai dan disenangi oleh bangsa Malaikat. Kemudian bangsa jen itu yang disenangi itu namanya Iblis. Iblis itu akhirnya diajak hidup bareng oleh Malaikat di surga. Jen Iblis, jen yang namanya Iblis itu ternyata juga taat sama dengan Malaikat diperintahkan untuk beribadah kepada Allah beribadah ribuan tahun menyembah kepada Allah. Ya, cuma memang wacananya berbeda. Kalau malaikat itu diciptakan oleh Allah tanpa diberi nafsu. Ya, sedangkan bangsa jin diciptakan oleh Allah diberi nafsu. Walaupun sama-sama bukan eh uh, tidak memiliki badan seperti manusia, jisim tidak memiliki ya. Kalau manusia diciptakan ini Punya badan dan punya nafsu secara akal Juga akan. Kalau hewan diberi badan Diberi nafsu dan diberi akal Kalian bisa mikir Ya, Kembali nah, lagi pada baksa Jin Jin yang namanya iblis itu Dulu di ah, Diadopsi alias Diangkat anaklah lah Diangkat keluarga ke Surga oleh para mahaikat Maka Jen iblis itu hidup bersama malaikat Karena hidup bersama malaikat Maka dia mengikuti Aturan malaikat Tingkat ceritanya Tadalah suatu saat Allah menciptakan Makhluknya namanya manusia Kemudian Allah perintah kepada para malaikat Yang ada di surga Berhubung iblis juga hidup dengan malaikat Di situ Maka ikut uh, ikut juga diperintahkan Wa ilkul nali malaikat Isidhul i'adam ya afazah jadud Illa Iblis. Iblis, dan tetap kami perintah kepada para malaikat yang ada di surga itu semuanya Uskiduli Adam kalian sujud takzim, menghormat kepada Nabi Adam Fasa jatuh, maka para malaikat yang tidak diberi nafsu oleh Allah Hidupnya cuma tak adoh, ya tak? Fasa jatuh, atas sujud menghormat kepada Nabi Adam Illa Iblis, kekwali Iblis Karena iblis bukan bangsa malaikat. Kata Allah, karena minal jinni fa fasakan amri Rabbi." Dulu itu taksa jin yang diangkat menjadi keluarga malaikat, <tuk> tapi karena punya sifat dasar yang punya nafsu, <tuk> maka iblis itu enggan untuk mengikuti perintah Allah sujud kepada Nabi ada Enggan sujud kepada Nabi Ada mengikuti malaikat. Ya. Apa kenapa? Karena nafsunya. Nafsunya yang dipakai dia ini tidak mau Dari mana nafsu itu timbul? Dari pikiran libra Iblis Jadi Iblis itu punya pikiran begini loh Ngapain aku kok nurut menurut perintah Allah Toh aku lebih mulia daripada manusia Coba aku diciptakan dari apa? Katanya Iblis dalam hatinya Aku kan diciptakan dari api Sedangkan Adam diciptakan dari apa? Dari tanah Mana mungkin A, B, B rendah dari tanah tanah di dimana? diinjak kaki tapi kalau api ada memang orang berani injak api ya tukang sulap pada tadi ya perlu latihan segala macam secara umum api itu jauh lebih tinggi daripada tanah maka si Eblis mempunyai pemikiran pemikiran yang liberal yang tidak mau dikontrol oleh syariat dan perintah Allah. ya nah Katanya Iblis, aku udah mau sujud dan menghormat kepada Adam Karena aku lebih hebat daripada Adam Nah itulah, kalau orang hanya mengikuti pikiran semata, maka seperti Iblis Nah Uru ini nah, disuruh perintah demikian, oh gak cocok dengan otakku Ayo puasa, Asyurah, ngapain Pak Asyurah, kok enak tidur, ngapain kuasa kayak gitu Pikirannya jalan, <tuh> persis seperti Iblis Ya, jadi Iblis yang lama itu udah ada kalau sekarang impresinya banyak bahkan punya anggota-anggota impresinya anggotanya banyak termasuk anggotanya ada Firawn. Firawn itu kan mengatakan, anak orang pukul Allah. Ah. Kamu kok punya he, Musa, Kamu kok punya Tuhan? Tidak ada Tuhan. akulah Tuhan yang maha tinggi katanya si Firawn. Kenapa kerdik-kerdik tiap bangga dengan dirinya karena menggunakan otaknya, ya tidak menggunakan keimanannya Maka sebab Firawn itu termasuk jaringannya im. Iblis yang berpikiran liberal nahul ud, Ya, Udah terus jalan-jalan sampai pada Abu Lahab Itu juga jaringan Iblis yang berpikiran liberal Kalau sekarang ada manusia-manusia Ada puktaan kepada syariat Maunya liberal terbuka Ini sama dengan Fir'on Sama dengan apa Abu Lahab ya, Ini anak buahnya Iblis Jaringan Iblis yang liberal Nahu'l-Bilaymin Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan Dari jaringan Iblis Berlarum, Baik, kembali lagi Pada bangsa Jin, bahwa Jin itu Sebenarnya uh, makhluk yang ada Di atas itu Ada sebenarnya kemarin bahwa Mereka ini ada beriman Dan mereka juga ada yang kafir Sama dengan manusia Kita lanjutkan ya Dan sesungguhnya Kami di sini kami adalah kami Bangsa Jin mengetahui Bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat Melepaskan diri dari kekuasaan Allah Di muka bumi Menyadari Ini Jin yang bagus ya Jin yang beriman Tidak mungkin keluar dari kekuasaan Allah Dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri Dari Allah dengan lari Alias mau lari kemana Seperti manusia Manusia itu mau lari kemana Kalau diberi tugas oleh Allah Misalnya hey, Ini sudah azan subuh Tugas kalian apa? Salah Katanya manusia Aku tak lari aja lari. Mau lari kemana? Ke sawah Ya tetap wajib so. Walaupun di sawah Lari mana saja Tidak bisa Iya lah Waktu itu tugas dari Allah Jepang itu begini Mau lari kemana? Ya percuma Harus taat kepada Allah Itu maksudnya Ya wa dan sesungguhnya kami kami siapa tadi Bangsa? et kalau mendengar petunjuk, yaitu mendengarkan Al-Qur'an kami beriman kepadanya kepada Allah Azza wa beriman kepada Allah ya muslim. Barang siapa beriman kepada Tuhannya maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan. Maksudnya begini. Orang yang beriman kepada Allah baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin yang beriman kepada Allah itu jangan takut itu jangan khawatir Di oleh Allah nah, Allah tidak bakalan berbuat golim Kepada hambanya Bahwa Allah itu berbuat adil Orang yang mengerjakan pahala Misalnya orang mengerjakan Satu amalan Dan dijadikan oleh Allah Satu amalan itu berbalas 10 Maka Allah tidak akan uh, Blesek dalam memberikan 10 pahala Itu, ya, itu maksudnya Jangan khawatir Selagi kamu keuriman kepada Allah maka jadi Allah, yang kamu lakukan, kamu amalkan itu akan dipenuhi oleh Allah. Contoh misalnya, Nabi Muhammad s.a.w. mengajarkan. Tentu ajaran ini sesuai dengan perintah Allah. Kata Nabi s.a.w. Man s.a.w. Man s.a.w. Man s.a.w. Barang siapa yang baca sholawat kepadaku kata Nabi Muhammad, dengan satu kali bacaan sholawat, maka subuh Allah memberikan 10 kali lipat baca selawat alias kebaikan, alias ampunan dosa, peningkatan derajat itu 10 kali lipat pada dia hanya baca satu kali. Loh, yang demikian itu bagi orang yang beriman jangan khawatir. Jangan khawatir gini, jangan-jangan nanti dikurangi oleh Allah. Saya sudah baca sekali nanti dikasih iman dua selawatan atau dua pahala toh, enggak pahala. Ya, karena Allah itu adalah apa? Wallahu la yukhliful mii'ad. Wallahu la mi Allah itu tidak akan pernah untuk menyalahi janji, mengingkari janji sama sekali Allah bukan zat yang demikian sifatnya. Jelas ya? Yang kedua dan juga jangan khawatir. Jangan khawatir kalian tidak berbuat dosa kok nanti kalian tiba-tiba diberi dosanya orang lain. Kalau orang-orang Nasrani dikatakan ada dosa warisan, itu dibatalkan oleh ayat ini. Nasrani itu aneh, ya. Jadi zamannya Nabi Isa alisalam, menurut mereka ini keyakinan yang bukan sesungguhnya yang bukan ajaran yang sukunya. Nabi Isa itu disalib, menurut mereka. Padahal yang disalib itu bukan Nabi Isa. Allah berfirman, takkan Nabi Isa alisalam dikejar oleh Orang-orang yang apa ya, ya pengikutnya dan yang akan membunuh Nabi Isa. Pengikutnya tapi akan membunuh Nabi Isa. Nabi Isa itu punya pengikut namanya Hawari. Hawari itu orang-orang hemat yang beriman kepada Nabi Isa. Isa orang yang beriman betul-betul. Nah itu mendampingi Nabi, Muhammad, uh, mendampingi Nabi Isa. Sekarang orang-orang kafir itu inginnya membunuh Nabi Isa. Orang kafirnya di sini dilihatnya adalah orang dari Israel. Orang bani Israel itu ingin membunuh Nabi Isa alaihi Nah, setelah sudah dekat dengan Nabi Isa maka Allah swt mengangkat jasadnya, roh dan jasadnya Nabi Isa diangkat ke langit. Ya, sedangkan di situ ada muridnya yang namanya Yudas. Ya, nah Yudas ini saya gambarkan. Kalau Nabi Isa itu saya gambarkan saja, misalnya gemuk seperti saya ini misalnya gemuk seperti saya. Sedangkan Yudas ini kurus seperti Ustaz Heruti. Ini kan saya lebih gemuk daripada dia. Misalnya Nabi Nabi Isa itu tinggi seperti saya, sedangkan Yudas itu pendek seperti Ustaz Heruti. Kan berbeda. Ya. Tapi Allah berbeda yang lain. Tak kalah. Nabi Isa, misalnya saya ini yang gemuk ini ya, diangkat jasad dan rohnya ke langit. Fa di dalam ayat. Tetapi diangkatlah dia ini ke langit. Fa diangkat ke ya. Kemudian wajahnya Ustaz Khairuddin ini dirobah oleh Allah menjadi wajah saya. Sekarang Ustaz Khairuddin kan tidak pakai jambang, tidak pakai jenggot. Ya, kan? Ciada. Tiba-tiba tak tara Jasad saya dan roh saya diangkat ke langit, tiba-tiba saya terlihat wajahnya seperti saya pakai jenggot, pakai kacamata, pakai apa? Nah, ini brewok lah, gitu ya. Sudah orang orang mengejar brewok. Duh, tadi kan di sini Nabi Isa kan di sini dan Nabi Isa itu sebut saja orangnya gemuk, tinggi lah ini ada wajahnya wajah Nabi Isa tapi kok kurus, kok kecil ndak yakin mereka ah nah itu saya lupa ayat eh, pokoknya ayat itu artinya gini mereka membunuh mereka menyalib yang menurut mereka Isa atau Nabi Isa itu bukan yakin tidak seraya yakin menyalibnya itu tidak seraya yakin saya salib ini wajahnya wajah Nabi Isa, tapi kok badannya kurus dan pendek? Coba sampean kalau saya jalan dari belakang saja, sempat kan bisa ngira-ngira ya? Ya udah, ya. wah, itu Lutfi, itu saya yakin. Apalagi dari sampai, oh kelihatan tinggi, agak gemuk, brewokan kan bisa walaupun tidak depan nah, mata di depannya. Tapi kalau wajahnya berubah, wajahnya kurus pendek, kan nggak mungkin, paham ya? Nah, itu. Jadi mereka tidak yakin tatkala membunuh Nabi Isa. Selesai urusan itu ya. Yang ingin saya riwayatkan di sini, mereka tidak yakin betul-betul yang aneh tatkala Yudas itu disalib, lah orang-orang berikutnya itu mengatakan demikian. Sesungguhnya disalibnya Yudas yang menurut mereka adalah Yesus. Yesus itu menurut mereka Isa. Itu kata mereka Yudas itu uh, Bagian untuk Menerima dosa Dosanya orang terdahulu Dan sebagai penebus dosa Nah bahkan Menurut orang sekarang Orang Kristen-Kristen itu begitu lahir Sudah menumpuk dosa orang-orang terdahulu Namanya dosa wari nah, Dibatalkan oleh ayat ini. ayat ini Alhamdulillah kita umat Islam tidak menerima dosa Warisan, Ya dah aman-aman saja. Bagaimana di dalam hadis nabi, selalu orang Islam itu katakan, "Pulmo hutin dulu Alal Fitros. Setiap kelahiran itu dilahirkan atas dasar suci Murni, tidak punya dosa sama sekali dan seterusnya. Paham ya? Saya lanjut. Wa anna minnal Al Muslimun, Walla Min Al Fa man aslam fa ulai ikatahar raw roshada dan sesungguhnya di antara kami bangsa jin itu ada orang-orang atau ada jin-jin yang taat masuk Islam dan ada pula orang-orang atau jin-jin yang menyimpang dari kebenaran yaitu jin kafir jin alimak syiat Barang siapa yang taat maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Sama dengan manusia yang taat termasuk memilih jalan yang <tuh> lurus. Wa amma qasithuna fakaddu Adapun orang-orang bangsa jah yang menyimpang dari kebenaran maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahannam. Padahal jen itu Diciptakan dari api Tapi besok tetap akan Dibakar di neraka jahat 6 Loh, kok aneh Kan gak panas api ketemu api Neraka itu kan api Ya, ya lah nah, Sekarang jen terbuat dari api, Setan terbuat dari api Gimana kalau setan kemudian dihukum di api Kan tambah senang api ketemu api Kok oh, gak demikian Saya tanya Nabi Adam itu Diciptakan dari apa Tanah liat. Batu-batak diciptakan dari apa? Tanah liat. Sampian-sampian itu anak cucunya Nabi Adam enggak? Anak cucunya Nabi Adam. Berarti sampai dulu juga diciptakan asalnya dari tanah. Kalau sampai tak lempar batu-batak sakit apa tidak? Penjut. Bisa ya. berdarah-garah ya. Berarti apa? Berarti makhluk yang diciptakan dari tanah liat kalau dilempar atau dihukum, dipukul dengan tanah liat juga tetap sakin. Padahal nyatanya tak batu batak, itu tanah liat yang dibakar. Ya dah, dipakai mantem manusia, ya sakit. Nah, demikian juga proses terhadap setan alias Jin. Memang burunya Jin itu pertama diciptakan dari api, tapi bukan berarti ber berbentuk api. Kalau ada Jin berbentuk api, pasti itu film horor. ya dah. Kalau aslinya enggak demikian, ya. Eh, sudah kalau mereka pada akhirnya disiksa di api neraka ya panas jelas ya semacam itu. Ini riwayat tentang jin dalam ayat sudah selesai tuntas riwayatnya ya. Berikutnya ini adalah ayat-ayat tentang orang kafir Makkah di zaman itu itu orang kafir maksa kures kures mokar. Wa Allahi staqamu ala tariqati la asqaynahum. Ini sudah ayat yang lain ya Temanya lain Dan bahwasanya, Andai kata saja Orang-orang Ures saat itu Masuk Islam Dan kemudian istiqomah Di dalam keislamannya Maksudnya Benar-benar kami Allah Akan memberi minum kepada Mereka Air yang segar Atau rezeki yang Tanya, kenapa kok dikatakan air itu rezeki Karena ini turunnya di Makkah Saat itu di Makkah atau di Madinah Ini mencari air susah Ya, dan? kenapa? Karena di sana tempatnya padang tandus Jadi air itu sebuah barang Atau sebuah benda, barang yang sangat berharga di zaman itu di zaman itu, kalau zaman <tuh> sekarang sudah banyak air di sana, air mineral kita banyak Tapi di zaman itu yang namanya air sangat mahal sekali Ibarat kita sekarang di zaman keret-kerontang misalnya, na'udhubillah ya mudah-mudahan tidak terjadi Misalnya di waktu gede ini tiba-tiba semua sumurnya ini tidak ada airnya, cari sungai juga sulit maka kalau kita merupakan air suatu gelas ini, itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa ya enggak, bahkan bila perlu orang itu terang hanya gara-gara merupakan ah, air, karena sangat vital air itu. karena di sini perumpamaan air di zaman itu sangat vital sekali, sehingga dikatakan apa akan diberi rezeki dengan air yang menyegarkan ya di samping itu arti arti secara maknawianya, tapi di sini sebenarnya ada satu hal yang rahasia luar biasa. Bahwa ayat ini ayat yang indah dan sastra sekali. Secara sastra luar biasa. Semuanya akhir kalimatnya dari awal itu pasti Berharokat fathah. Eh, fathaten lah. Wa dako kan gitu ya? Di terus, kalau dibaca bukan Al-Quran, kalau bukan Al-Quran bacanya kan nah, ayat pertama sami'na Qur'anan ajaban kan gitu kan ya, kalau bukan Al-Quran terus birok bina ahadang nomor tiga, ayat ketiga, wala waladang keempat, syaboton, dan seterusnya ya, ini luar biasa gak ada yang menyelih sama sekali sama, maka ini ayatnya jadi ma'an, rodaqo alias kalau ter, e, dibaca tekstualnya maan allah kan gitu ya nanti bawahnya ada abad so ada ada abad so adan kan gitu kan ya ma allahhi kan gitu ya alaihi libadan luar biasa luar biasanya apa yang membaca pertama nabi muhammad yang buta huruf nabi muhammad buta huruf tidak bisa baca tulis tapi membaca Al-Qur'an yang luar biasa. Kalau Nabi Muhammad sastrawan ya mungkin. Wong Nabi Muhammad ini lho. Enggak bisa baca, enggak bisa tulis, kok yo bisa membawakan ayat-ayat yang indah seperti tadi itu. Berarti ini apa? Mukjizat Nabi Muhammad <tuh> sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? La naftinahum fi وَمَيْ يُعْرِدْ عَنْ ذِكْ لِرَبِّهِ يَسْلُبْهُ عَذَابًا سُعَادًا Untuk kami beri cobaan kepada mereka Cobaan itu ya Apa ya Ujian Ujian Diuji itu Lulus apa tidak ujiannya Kalau seorang beriman diuji oleh Allah dengan banyak rezeki kok dia lulus berarti dia ini uh, mensyukuri rezeki terakhir diberikan oleh Allah SWT. Gambarnya demikian, gampangnya demikian gambarannya. ada seorang ahli masjid luar biasa, sebut sajalah imam solat, ya imam solat, ya, imam solat di masjid ruwet ya, kan berarti orang luar biasa. tiba-tiba diberi cobaan oleh Allah SWT diangkat jadi menteri agama Padahal ini rumahnya waktu gede misalnya musalahnya musala ini Nuruddin dia waktu gede ya mus musalah kecil tiba-tiba imam rohadinnya itu diangkat jadi menteri agama ah ha? misalnya itu sebenarnya bukan Anugerah itu bukan rezeki mestinya itu adalah ujian kuat tidak Karena belum tentu orang itu diangkat, derajatnya dalam kebuniaan, terus dia istiqomah Pertama ke Jakarta, harusnya ke Jakarta Kedua, rumah tugas, di sini rumahnya dari ketek, gede, ya, kelenenang atau rumah yang jelek lah Begitu rumah tugas, pertama mau tanya sebagai menteri agama, bisa enggak dia tetap menjadi imam ruwatiq, bisa enggak? Bisa enggak kira-kira? Jadi matri agama tetap jadi imam rohatib lima waktu Bisa kira-kira? Tak, ya, sulit Ya lah, sulit Jangan kan jadi imam, jadi maknom rohatib itu lho, susah Betul? Betul Padahal sebelumnya ini kalau dia istiqomah Di sini, muselah Menurut Huda, Mulai dari remaja dia istiqomah Sampai dewasa, sampai Kakek-kakek misalnya Rawatib sampai meninggal dunia itu betul-betul jadi imam Rawatib Oh ini istiqomah dikatakan al, itu min al istiqomah itu khalil bin al fikaroma. Orang besar istiqomah itu semacam tadi khalil lebih mulia bin al fikaroma daripada seribu keramat yang aneh-aneh. Ya seribu keramat yang sakti-sakti lah ya. Di ya, sisi koma calon berwakil, bahkan orang di sisi bisa boleh jadi wali. Oleh Allah sema'hu, walaupun itu diberi cobaan, cobaan di sini ada ujian jadi menteri agama. Wassalamualaikum, kan jadi pasti dia jadi wali dia ya. susah jadi wali paling wali murid ya. Okey dah, faham itu maksudnya di sini. Jadi rezeki rezeki itu jangan dianggap. Wudhu rezeki saya sudah luar biasa belum tentu. Jangan-jangan dari itu adalah ujian dari Allah swanahu wa ta'ala Diperi wangkwanya Jangan-jangan ya. namanya siapa pak? Pak Khairul Pak Khairul mau pergi Pak Khairul Fais takkan blablabla bla. Sama jawab saya harus sangat Sama penghasilannya sehari pintar pak Nggak, saya sa, sebut aja, we. satu sewu paruh paruh gitu saya ketemu, ya kalau misalnya sambel diberi besok sambel dipanggil oleh camat misalnya sambel dikirim gampang kerjaan ini pak kerjaan ini nyapu kecamatan tuh tapi sedino sambel diberi uh, bayaran lima puluh juta ya saya suhu lima puluh sama tanya, kira-kira sebenarnya bisa enggak tetap sederhana, enggak pamer kepada masyarakat, Ya kan? Bisa enggak kira-kira? Belum tentu. Wah, sampai kalau punya sehari 50 juta, saya sebulan berapa? Ngapain beli rumah jelek Oh, saya mau berapa? Saya mau ganti mobil. Kan ganti ah, ya, sepeda panjang jadi motor, motor jadi mobil, mobil pun Ferrari ya kan ya. Kalau sudah veranya sudah sampai, kira-kira masih mau semuanya nyapu di kecamatan Belum tentu mau, itu namanya Ujian Jadi itu beruang banyak belum tentu Kalau sekarang saya kan mungkin Ya dapat sedikitlah uang Memberikan kepada orang atau orang Formo for for Mas Masake Seribu lah kadang-kadang ya. Tapi waktu siapannya sudah naik, jago uang Naik gini, ada pengombes Di paling sama. Kembali ratus di bember. Jangan ragu di ragu. Ya Rabb, tidak tidak bisa saja terjadi demikian. Berarti rezeki menerus yang semacam itu juga belum tentu adalah untuk kebaikan saja orang. Tapi apa namanya? cobaan alias ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga demikian, ya. Linaftinahum fi untuk kami beri cobaan kepada mereka, itu kan sifatnya yang di atas tadi. Bener-bener kami memberi minum kepada mereka, air yang segar, alias rezeki yang banyak. Ya, tapi itu sebenarnya untuk ujian apakah mereka tetap beriman atau mereka tidak beriman. Diberi minyak di sana, apakah orang-orang di Mekah dan Madinah zaman itu atau kaum kures diberi minyak yang banyak sampai sekarang ini? Ya. Apakah mereka tetap beriman, menjaga atau tidak beriman, justru foya foya tergantung masing-masing. Paham ya? Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhan, atau Om Rasulullah Tuhan, misjaya akan dimasukkan ke dalam azab yang sangat berat, yaitu neraka. Kalau sudah dipercobaan kok imannya luntur, cobaan itu belum tentu karena, Ya. Musibah belum tentu dah enak ya, Misalnya orang punya rumah Rumahnya robo Ya musibah itu namanya juga ujian Ya yes, sama Tapi kalau tadi dibalik Orang tidak punya tiba-tiba diberi Harta yang melimpah, ruang Orang miskin tiba-tiba punya jabatan yang tinggi ya, Belum tentu semua itu Tidak ada makna tersembunyi Tapi Allah banyak sekali Menjadikan hal itu sebagai ujian bagi Umatnya atau bagi makhluk hidup alias uh, para manusia ya, itu maksudnya. Wanam masjidatillahi falatatul rumah Allah ibadah dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah rumah ibadah maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya disampe menyembah Allah kalau ini arahnya zaman itu ada orang-orang Kuresh yang menyembah patung-patung sebelum ayat ini diterangkan di situ ada nama-nama patung ada Yahuk ada Yahus ada Gubal dan lain sebagainya itu nama-nama patung yang mana patung-patung itu dulu adalah orang-orang baik orang-orang soleh. Di zaman hidupnya Nabi Noah Alisyar, zamannya Nabi Noah itu ada orang-orang soleh. Antara lain namanya tadi itu Hubal, Ya'ub, Ya'ud dan ada beberapa orang. Kemudian orang-orang soleh ini meninggal dunia. Sayangnya oleh beberapa kelompok masyarakat dipatungkan nama-nama itu. Jelas? Mudah dipatungkan sampai diwariskan kepada anak berikutnya, bahkan diwariskan sampai ke suku Quraish di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan nama-nama patung itu pada asalnya diletakkan di dekat ini Kaabah. Yang mana di Ka'bah itu adalah Masjidil Haram. Maka dikatakan, eh, ini masjid adalah milik Allah. Tak pantas kamu menyebab syahuk, tak pantas kamu menyebab hubal, karena itu orang. Dulunya memang orang dipatungkan, saya gambarkan. Alhamdulillah di Indonesia walaupun tidak disembah ya, kan ada patungnya pangeran Diponegoro kan ada ya, beberapa patung pas ada ya. Itu seperti ini. alhamdulillah di Indonesia pangeran Diponegoro tidak disembah, untung ya. Nah itu tapi gambaran patung itu semacam itu, namanya patung Jawa, ya -oh, patung Yogurt ya -oh, dan lain sebagainya disembah oleh orang-orang kafir pura gimana? Di sekitar Ka'bah alias di tengah masjid, karena sekitar Ka'bah ini namanya masjidil Haram. Paham ya. Nah, ini ayatnya. Wannahu lama qom Abdullah ytaguh kadu yabunun alih Dan bahwasanya ketika hamba Allah, yaitu Nabi Muhammad berdiri menyembah Allah, mengerjakan ibadah, solat, membaca Al-Quran. Hampir saja jenjen -jen itu desak mendesak mengerumuninya. Ini kembali meriwayatkan bahwa di zaman itu orang-orang kafir kures itu banyak yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Sedangkan jenjen -jen yang tidak tampak itu justru takkan Nabi Muhammad sholat, takkan Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Mereka berkerumun di atas, berkerumun di atas, menyaksikan Nabi Muhammad tata caranya sholat gimana beribadah maksudnya, ya. tata caranya membaca Al-Quran bagaimana itu responnya jen menurut para ulama dan dari ayat ini jauh lebih bagus daripada respon bangsa Quresh ya luar biasa dan ada hadis-hadis yang mengatakan, tadkala Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat rohmah, ayat-ayat kebaikan maka jennya berdoa tadkala Nabi Muhammad membaca ayat-ayat siksa atau azab Jenya bertauw kalau bilang bilang teknologi dan seterusnya dan macam itu ada atas adis atasnya. Ternyata Jen itu di dalam bab daun daun itu perasaan di dalam bab ini zaman itu jauh lebih uh, teliti daripada manusia itu sendiri. Ya, jadi mereka juga punya keistimewaan di samping manusia. Manusia banyak keistimewaannya, tapi manusia ini juga lemah. Salah satu keistimewaan manusia adalah Nabi Muhammad Adalah manusia yang paling unggul di seluruh makhluk yang ada Itu namanya manusia Orang-orang alim Wali-wali Allah Adalah manusia yang unggul-unggul Jelas ya? Sedangkan jen punya keistimewaan dibanding manusia Apa itu? Manusia tidak bisa melihat alam jen Alam jen setiap hari bisa melihat manusia Ya tidak? Kalau kayak gini-gini kita tidak tahu jen yang ada pengajian berapa, kita tidak tahu. Tapi yang di foto, ya cuma segini. ya Tapi kalau jennya apa ilmu mungkin saja ini penuh sekali. Kita tidak tahu. Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka itu bangsa jadi Demikian dan seterusnya. Jadi mereka juga punya keistimewaan. Ya. Bapak-bapak dan saudara-saudara yakin warahmatullahi wabarakatuh. Para tadi itu yang dapat saya sampaikan dalam pelajaran ini. Yang bisa diambil manfaatnya Faedahnya Kalau bisa, jangan sampai kita ini Kalah hebat daripada jen Khususnya di dalam ke Karena masa Kita yang beri bentuk yang sempurna Nah kalau sekolah menaruh insya Nafi Ahsan Dan kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna Masa Kita ini kalah beriman Daripada jen yang tidak sempurna nah, Percetaannya itu Ya dapatkan saya sekali Itu malah dalam kesempatan ini saya belajar diri saya sendiri, bapak-bapak dan semuanya akan memperbaiki diri, agar tidak alih dengan bangsa, jadi tidak apa-apa? Keimanan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan ada makanya. Hadarwarahumikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.